Jadi yang namanya ikhlas. Kalau ndak ikhlas ndak bisa laras. Untuk bisa laras memang harus ikhlas kan gitu kira-kira kan ngono. Laras iku nek ndek hukum jenenge adil. Nek ndek matematika jenenge apa rek? Ya nek dalam ilmu namanya bener. Nek gak bener gak laras. Nek ndek akhlak jenenge apik. Nek gak apik gak gak laras kita mboten. Apa meneh nek olahraga jenenge sportif, nek gak sportif gak laras. Kalau dalam hukum namanya adil, nek gak adil gak laras. Dadi semua sama semene ikhlas itu itu. Maka orep oh, iku mek sitok dalane. Aja sampe mblehar teko sunatullah. Wes toh, teknologi setinggi apapun kita aja mas sunatullah nek gak nek gak taat karo sunatullah gak iso muni. Nggih mboten. Sunnatullah Gusti Allah lek ngatur ngene ngene ngene kon kudu taat. Nek banyu kok kaya nek nang ngene. Nek timah kok kaya nek nang ngene supaya bisa leleh. Itu semua taat kepada sunnatullah atau hukum penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sukar adalah sunnatullah di bidang sosial, di bidang budaya dan politik. Nah, itu kita cari terus-menerus, terutama di bidang manajemen sing adil ku ya apa. Itu kita cari terus-menerus. Kalau ada syura bainahum vertikal antara pimpinan dengan karyawan akan sangat mudah laras itu dicapai. Makanya nyun sewu Pak Pak Kyai, saya diajari anak saya Sabrang itu seringkali bahwa dia kan dia kan orang fisika dan matematik, dia sarjana fisika dan matematik. Saya menyebut matematika adalah ilmu yang paling suci. Bingung, kok suci apa lho? Siapa sih kon niku? Suci itu opo anane ngono iku? Gak iso ditambahi, gak iso dikurangi kita boten. Nek sembahyang subuh kok lambai separo ya gak iso, gak suci. நான் பச்சோச்சோனோ ஆயுனோருசான் தீரே இமாங்க நான் ஆயுச்சி ஒன்லோ வங்கு ஓரம் சம்மே மாத்த Wis gak ana urusan ayu gak ayu gak masalah, gakan penggak gak enggak, enggak, enggak masalah. Yang penting suci. Suci tenane opo anane sing Allah gawe ya iku lakonono. Itu lho suci. Kenapa matematika itu ilmu yang suci? Mergo gak iso dinyang, gak iso disogok. Pokoke 4 5 iku masih kok todong nganggo senjata M16, 4 5 gak iso dinyang. Ngerti ta, boten? nek pil kada tergantung Nggih <SILENCIO> tambah ten Ojo meneng pil kada pil presi lho tergantung Dadi jauh dari kesucian yang paling suci yang paling pasti suci itu matematika 5 ping 5 mesti Mas yo arek wedo -ara ayu liwat tetep suami Mas yo muda arek iku tetep klawih gak terpengaruh